Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wa akbar la haula wala quwwata illa billahil al aliyil azim Allahumma salli wa salli wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghiith Ya Allah catatkan siapapun yang hadir ini Menjadi hamba-hamba yang kau sayangi. Hamba-hamba yang kau bersihkan dari segala dosa dan aib. Hamba-hamba yang kau berikan manisnya iman. Lezatnya ibadah. Hamba-hamba yang doa-doanya engkau ijabah. Yang Engkau bukakan pintu rizkimu yang halal berkah. Ya Allah catatkan siapapun yang hadir ini. Menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai dan mencintaimu. Yang kau jamu di arafahmu ya Allah. Yang akhir hayatnya husnul khatimah. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari apapun yang tiada engkau ridhoi. Allahumma, inna nas'aluka ridhoa kawal jannah wa ni'udzubika min sakhatika wa'l-nar. Allahumma, yasillana umurana wa hasil maqasidana. Rabbana taqabal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Waktu malayina inna kaanta tahu Abraham. Amin ya Rabbal alamin. Adirin, apakah Allah sedang melihat kita? Yakin. Apakah Allah mengetahui pertemuan ini? Tahu. Apakah pertemuan ini terjadi dengan izin Allah bukan? Ia ya. tidak ada yang membuat pertemuan ini terjadi kecuali satu-satunya penyebab yaitu karunia Allah subhanahuwataala. Tidak ada kaki yang melangkah kecuali dikuatkan oleh Allah. Tidak ada begini. Tidak ada hati yang ingin mencari ilmu kecuali Taufik Allah. Hari ini adalah hari pertama sesudah tidak ada di TV, tidak juga ada pengumuman di koran. Alhamdulillah. Ternyata Allah tetap menghadirkan jamaah. Semoga ini merupakan tanda cinta di antara kita. Tujuh, coba acungkan tangan yang tahu dari radio acara ini, Cung. Ya, terima kasih. Yang belum pernah tahu acara radio pagi, Cung. Alhamdulillah. Yang baca di koran ada? Koran apa? Baik, seyogianya hari ini, Teh Nini dan Teh Rini mau hadir. Tapi Teh Rininya sakit. Teteh sudah ngajak dari pagi. Tapi mungkin belum waktunya Sama-sama hadir Sakit apa? Ya Setiap orang dapat ujian Dan tolong Jangan diartikan Keadilan itu membawa istri di abring-abring Saya ada SMS Yang harus bukan begitu Poligami tidak harus Seperti dikawal dua istri Ah Malah tidak enak yang proporsional saja Baik ibu bapak yang budiman Kita akan membahas tentang Nikmatnya bersyukur dalam segala situasi Jadi Masih ingat teori syukur dulu Kalau ada makanan di dalam lemari Mana yang pertama kita pikir Kunci lemari Atau isi lemari mana dulu yang harus kita cari isi lemari, kunci lemari. Ada isi tidak punya kunci, bisa dinikmati. Punya kunci, insya Allah isi bisa dinikmati. Oleh karena itu, kita jangan sibuk memikirkan nikmat yang belum ada. Jangan sibuk memikirkan rumah yang belum dibeli. Jangan sibuk memikirkan istri yang belum dinikahi. Jangan sibuk memikirkan jabatan yang belum diraih. Jangan sibuk memikirkan uang yang belum ada. Cari kuncinya. Apa kuncinya? La insya khartum la azidannakum. Jadi ini kunci. Siapa yang bersyukur? Allah nambah nikmat. Jadi jangan cemas terhadap nikmat yang belum ada. Tapi cemaslah tidak mensyukuri nikmat yang ada. Jangan takut besok. Takutlah hari ini tidak disyukuri. Hari ini bersyukur, besok janji Allah akan dapat nikmat. Jangan takut uang yang belum kita miliki. Takutlah uang yang ada tidak disyukuri. Karena setiap nikmat yang Allah beri, Belum tentu jadi nikmat. Allah ngasih uang kepada kita. Itu belum tentu jadi nikmat. Jadinya nikmat itu uang, Kalau uang itu dipakai bersyukur. Tapi uang jadi malah petaka. Kalau uang tidak dipakai syukur Jelas Siapa yang rumahnya masih ngontrak Ada Jangan capek mikirkan rumah yang belum dibeli Tapi syukuri Kontrakan yang ada Kalau Allah menitipkan kontrakan Lalu kita syukuri dengan sebaik-baik syukur semua rumah di dunia ini adalah milik Allah. Tapi ah, harga rumah makin mahal. Tidak peduli kita punya rumah atau tidak bukan perkara mahal. Tidak apa-apa mahal. Yang penting kebeli. Murah juga kalau tidak kebeli. Tidak bisa apa-apa. Dan kita punya uang membeli dari siapa? Allah. Eh. Hey, ada yang itu Aa gimana istrinya lebih ada. Shh, jangan ngomong itu. Syukuri istri yang ada, ya Bu ya. Betul tidak? Kalau sudah disyukuri gimana nanti di Makanya saya tidak mau menyebarkan isu poligami. Kalau yang satu aja belum bisa disyukuri Bagaimana nambah lebih dari satu Bisa jadi malah Sengsara rumah tangganya ya Ustaz Jangan nambah dulu Baik saudaraku Sekarang kita bertanya Apa Yang disebut Resep syukur Ini mengulang pelajaran yang lalu Kalau beberapa ulama dalam kitab Saya lihat ada tiga satu, syukur kolbi. Dua, syukur lisan. Tiga, syukur jawari. Tapi kalau saya coba ada lima supaya lebih mudah. Satu, syukur yang pertama. eh Maaf. Ini saya harus bersyukur. Agak seperti di kutub ini. Oh ini angin dari luar. salah satu bentuk syukur jangan suka menceritakan penderitaan saya tidak cerita bahwa saya sedang sakit kan gak boleh walaupun kita sakit gak usah diceritakan ya. tapi udah dingin asli hadirin. tutup aja pintunya maaf ya masalahnya pintu di istiqlal ini bolong-bolong sampai di mana barusan jadi jangan wah saya pengen ilmu ini ilmu itu boleh tapi masalahnya bukan ilmu yang belum ada masalahnya ilmu yang ada diamalkan atau tidak kita terlalu sibuk memikirkan yang belum ada yang ada tidak disyukuri itu jadi masalah kan ada dalilnya barang siapa Man 'amila bima 'alima barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya maka Allah akan mewariskan kepadanya ilma ma lam ya'lam Allah akan mewariskan ilmu yang belum diketahuinya jadi jangan capai memikirkan ilmu yang belum ada yang ada diamalkan ngasih nanti Allah Nah satu resep pertama syukur adalah hati hati yakin bahwa semua yang ada hati tidak merasa memiliki tidak merasa dimiliki kecuali semua yang ada hanyalah milik Allah tidak ada yang memberi nikmat selain Allah tidak ada makanan Selain dari Allah tidak ada pakaian, selain dari Allah tidak ada sehat, selain dari Allah wamabikum binegmati. Faminallah Surat An-Nahl ayat 65 kalau tidak salah. Tolong mana paridimbon saya yang ada. Jadi mulai sekarang tidak ada nikmat selain dari Allah. Kita bisa ada di sini. Tidak ada yang mengumpulkan selain Allah. Kita jadi Islam. Allah. Kita bisa sholat. Allah. Kita makan dari Allah. Pakaian dari Allah. Semuanya. Wama bikum bin i'matin faminullah. Ini penting hadirin. Karena salah satu yang membuat batalnya syukur adalah meyakini ada pemberi selain dari Allah. Jadi kalau saudara dapat rezeki, kita dapat dari orang, tapi ini dari Allah melalui dia. Jelas ya Bu ya? Apakah suami ibu pemberi rezeki? Tidak. Makanya ketika ada seorang janda yang diceritakan dulu suaminya meninggal, lalu tetangganya Aduh kasihan ibu, eh, suaminya meninggal ya. Kenapa kasihan kata si ibu ini. Ya gimana anak belum besar, kan ekonomi gimana. Eh ibu, ketahuilah suami saya itu bukan pemberi rezeki. Suami saya pemakan rezeki persis seperti saya. Anak saya tidak diberi rezeki oleh suami. Anak saya ciptaan Allah dan Allah yang akan mencukupi rezekinya. Ini syukur nih. Jelas hadirin? Karena nanti di antara pembatal syukur adalah salah satu di antaranya meyakini ada pemberi selain dari Allah. Jadi siapa dong? Nah seperti ini nih ilmu ini. Tidak boleh kelihatan menderita ya. Semua ilmu dari Allah, A agim bagian bunyi. Kalau yang bunyinya ini ikhlas, saya dapat pahalanya. Kalau saya tidak ikhlas, naudzubillah saya tidak dapat apa-apa. Tapi saya tetap bunyi, hadirin tetap dapat ilmu. Allah yang menghendaki ilmu itu sampai. Yang bicara belum tentu dapat pahala. Kadang-kadang Allah menggerakkan siapa saja. Tiba-tiba kita sedang di bis kota ketemu orang. Bicara. Yang bicaranya jadi ilmu. Allah yang menggerakkan dia. Kita dapat ilmu. Kita sedang punya hutang. Pusing sekali. ditagih. Eh sedang itikaf di masjid. Tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang sama punya hutang ya. Dan lebih besar utangnya dari kita. Kita punya utang 2 juta, dia utangnya 2 miliar. Itu karunia Allah untuk menunjukkan utang kita kecil. Siapa yang ngatur posisi duduk selain Allah? Siapa yang ngatur kenapa masjid seluas ini harus duduk deketan Allah yang mengatur makanya mulai sekarang setiap ada nikmat dari Allah makan Alhamdulillah Allah berpakaian Allah sepanjang segala sesuatu yang datang itu merupakan sesuatu yang manfaat untuk taat syukurilah dua sudah habis belum waktunya Azik ya, tidak masuk ke TV, relax, nggak jaim, kalau ke TV merdeka sekarang. Dua, yang kedua syukur bilisan. Jadi yang namanya syukur itu rahasia kedua lisan. Abdul doa. Alhamdulillah. Doa yang paling afdol adalah Alhamdulillah. Zikir yang paling afdol, La ilaha illallah. Doa yang paling afdol, Alhamdulillah. Jadi kalau diantara semua doa yang terbaik adalah apa? Apa sebutkan? Suatu saat... Ada orang kaya yang melihat... Ini tanah nih... Sekian ratus hektar Tapi saya sebel nih... Ini rumah ini kecil... Jelek... Gak mau dijual... Sombong benar... Padahal kalau tanah ini saya beli... Semua nih jadi milik saya... Gimana caranya... Saya membeli tanah ini Bayangkan Tanah sudah luas Yang dipikir tanah orang yang kecil Pusing Ada sebuah gubuk Yang di dalam gubuk itu Dengar cerita ini dulu Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Dengar sayup-sayup Siapa itu Ketika didekati gubuk itu Tok-tok-tok Assalamualaikum Alhamdulillah Ya Allah Sambil pegang telinga Hei Lihat nih Saya ada Alhamdulillah Ya Allah Kenapa Alhamdulillah terus sih Alhamdulillah... Ya Allah... Kek... Sudah rumah gubuk... Sederhana kok kerjanya... Alhamdulillah... Bagaimana saya tidak syukur... Dikala orang kepanasan... Saya sedang berteduh... Dikala orang kedinginan... Saya bisa hangat di dalam rumah ini... Alhamdulillah... Saya bisa sujud Alhamdulillah. Tapi kenapa ketika saya datang tambah Alhamdulillah? Karena saya tahu bahawa telinga saya masih bisa mendengar ketika mendengar suara Bapak. Alhamdulillah. Apalagi Bapak mengucapkan Assalamualaikum. Alhamdulillah ada yang mendoakan. Bapak mengatakan ini saya saya. Ah, Alhamdulillah mata normal. Jadi saya itu, Ya Allah, akhirnya orang kaya ini pulang ke rumah. Dia berkata kepada istrinya, Mah, kita sudah punya harta melimpah. Rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, tapi hati selalu gundah. Sebab kita tidak mensyukuri apa yang ada, malah sibuk memikirkan yang belum ada. Tuh mah, bapak ketemu seorang kakek yang hidupnya itu bersyukur. Walaupun gubuk bahagia. Kata istrinya, pah. Udah kalau gitu undang ke sini Biar tinggal di rumah kita. Pilihkan mana rumah. Buat apa rumah banyak. Udah kalau kita bisa menentramkan. Balik lagi. Ke kakek, kakek. Kakek sudah membuka hati saya. Saya ingin berterima kasih kepada kakek. Silakan pindah ke rumah saya. Saya siapkan rumah yang bagus, makanan yang cukup. Heh, tak tahu orang tak tahu terima kasih. Loh. Gimana kakek dikasih yang bagus malah marah. Ih! nggak gitu-gitu amat. Heh, rumah segede gini aja. Saya sudah susah mensyukurinya. Apalagi dikasih yang gede. Pulang sana. Alhamdulillah. Ya sama-sama. Alhamdulillah. Jelas hadirin. Jadi kalau ingin bahagia. Marilah kita dawamkan. Alhamdulillah. Dalam segala situasi. Ingat teori sakit gigi. Kalau gigi satu sakit Sabar atau syukur? Sakit gigi sabar atau syukur? Mas, sabar atau syukur? Tapi yang sakitnya dua loh bu Syukur? Untuk yang sakitnya Sabar Untuk yang tidak sakit 30 gigi Syukur Lidah tidak sakit. Syukur. Bibir tidak sakit. Syukur. Nelen tidak sakit. Mata bisa kedip. Wah syukur. Akankah dunia ini tenggelam hanya karena dua gigi? Padahal dengan dua gigi ini kita bisa bersilaturahmi ke dokter gigi. Kasian dokter gigi. Mau nyabut gigi siapa? Tidak mungkin karena enggak ada pasien terusnya butik ini sendiri. <laughs> Jelas hadirin? Jadi mau apa? Nih, misalkan ditakdirkan sakit. ya. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Yang sakit, cuma sakit badan. Tidak sakit iman. Siapa yang sakitnya parah? Ada yang kanker Untung kankernya hanya badan Hanya kanker jasad Tidak kanker iman Kalau iman udah kena penyakit Habis kita Wah saya hilang uang Alhamdulillah Alhamdulillah Hanya hilang uang Tidak hilang Hei. Tidak hilang dompet Hilang iman Justru iman hilang Ah, saya itu lagi repot nyari si Iman Rupanya anaknya hilang Terus kan Jadi kalau supaya Alhamdulillah terus Setiap ada ujian Untung Alhamdulillah Yang kena musibah bukan Iman Yang kedua Supaya Alhamdulillah Lihatnya yang lebih parah Nih saya seperti yang diungkapkan berkali-kali kalau berdiri dengan Ade Rae saya segede ransel. Kemarin Ade Rae tahun lalu ke rumah, aduh di Saya jadi kecil banget. Untung dia tetap Ade ya walaupun bagaimana. Ade Rae Saya jadi kecil gara-gara ketemu adik. Kalau dengan Pak SBY... Kecil tuh saya tuh. Suka kerasa sekali. Asal peo. Tapi kalau... ah boleh. <laughs> kalau dengan... Pak Yusuf kala yang imbang. Oh Assalamualaikum Ustadz dan kawan-kawan. Apa kabar Ustadz? Terima kasih. Ustadz ini Kiai Haji Rafiuddin... Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tasbih Tangerang dan yang sebelahnya Ustadz Ahmad Faiz yang nanti kita juga minta bagaimana menjelaskan tentang safe itu terdengar di radio nah, kita lanjutkan kita teruskan ya Ustadz ya sampai di mana tadi supaya alhamdulillah terus. Satu, kalau lihat musibah, lihat tidak sampai kena iman, udah Alhamdulillah. Musibah apa saja, rumah terbakar, asal iman tidak terbakar, tidak apa-apa. Rumah terendam lapindo lumpur, yang penting iman tidak terendam. Hanyut tsunami, yang penting iman tidak hanyut. Itu kuncinya syukur. Yang kedua supaya hati Alhamdulillah terus bagaimana Bandingkan yang lebih Menderita Ingat teori si Kabayan Masih ingat Si Kabayan Punya motor Cicilan Pulang ke rumah Iteng Saya beli motor baru nih Kata si Hitung, ah Saya lagi di dapur Sini aja Sini lihat Iteng, turun dari motor, jemput istrinya ke dapur, sini lihat. Ketika sampai keluar, motor sudah tidak ada. Hah? Motor tidak ada? Alhamdulillah. Begitu, pasti kaget ya. Kenapa kabayan Alhamdulillah, Alhamdulillah Iteng, untung saya sudah turun, gitu. Dia mikir kalau dia di atas motor bisa hilang sama dia. <laughs> saya mau ulangi dulu ah, undang ya, kamera. Dulu saya ceramah ini belum begitu ngerasain ya, ada seorang kiai di, di Cirebon punya istri tiga, udah tua banget. Istri-istrinya mengadakan rapat, gimana ya? Suami kita ini kok nggak kayak suami yang lain, kok nggak pernah marah sih? Baik bener, di apa-apain tuh nggak pernah marah. Kita pengen tahu dong, punya suami ngambek, ini ngaco nih para istri ini. <tuh> Ingat? Akhirnya istri yang pertama. Baik, saya akan bikinkan. Karena saya tahu si Abah senang goreng telur. Saya bikinkan telur goreng. Akhirnya bikin telur goreng. Telurnya satu. Garamnya segandu. Wah. Abah. Iya, Neng. Ini, nih Sarapan, bah udah siap. Ada goreng telur. Alhamdulillah ya Allah. Pagi begini sudah Engkau beri rezeki. Ini goreng telur Abah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan ayam bertelur. Sekarang Engkau siapkan untuk saya. Alhamdulillah ini kayak alhamdulillah nih. Ketika dilihat agak beda penampilan telurnya. Ambil sedikit. Alhamdulillah ya Allah Dasar istri ngerti Suami seneng goreng telur Kan kalau asin begini jadi awet telurnya <laughs> Jadi makannya secuil secuil, Bisa tiga minggu tuh satu telur Istri pertama teh Tekni menyerah Eh Ah eh. <laughs> Ad. Maaf, Mama enggak sengaja. Ibu. Seperti gembira Sekarang majulah yang kedua. Biar saya aja teh. Saya cobain. Akhirnya si teteh kedua ini membuat baju seperti ini, baju takwa. Abah ini saya buatkan baju, ya Allah alhamdulillah, wahai yang pemberi rezeki, engkau siapkan baju untuk menutup aurat. Ini baju takwanya abah untuk Jumatan, ya Allah, Jumatan telah engkau sediakan pakaian dari sekarang. Mana sini neng? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dicoba, masya Allah, ternyata tangannya ngatung segini. Alhamdulillah, dasar istri pengertian. Abah itu sudah tua. Kalau mau wudu harus narik. Mau makan harus narik. Kalau pendek begini kan jadi kurang. Jadi bisa simple. Tidak repot. Terima kasih, Neng. aduh Alhamdulillah. Pas pakai yang sebelah, rupanya disambung di sini. Alhamdulillah. Dasar istri bijaksana. Sudah tahu suami tua gampang kepanasan. Gini tidak usah bakar. Ayo. Wah, nikmat itu samudra tiada bertepi. Apa sekarang yang harus membuat kita gelisah? Semua yang ada adalah nikmat. Betul tidak? Kita menderita. Karena kita sibuk memikirkan kekurangan yang sedikit. Waktu ada santri dari Aceh. Yatim piatu. Seluruh keluarganya habis. Tersapu tsunami. Hartanya habis. Tersapu tsunami. Ketika ditanya. dek Apa yang adik rasakan. Alhamdulillah A'a, berkah dari tsunami, saya bisa datang ke pesantren, bisa belajar di sini, bisa sholat di sini, bisa punya bekal. Tapi bagaimana dengan yang sudah tidak ada? Yang sudah tidak ada bukan milik saya, Allah yang punya, Allah yang mengambil, rezeki saya sekarang bisa pesantren. Daripada kita menderita memikirkan yang diambil oleh yang punyanya... Lebih baik kita memikirkan nikmat yang ada. Apa katanya kalau tukang parkir begini? Aduh, saya menderita. Musibah, musibah. Kenapa, Pak? Lihat, mobil-mobil yang diparkir ini sekarang sudah tidak ada semuanya. Diambil siapa, Pak? Diambil yang punyanya. Bukan musibah itu. Kalau kita sudah yakin semua titipan Allah diambil yang punya bukan musibah dong. Musibah itu man kana yawmuhu syarrun min amsihi bahwa halikun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin itulah yang disebut malapetaka, celaka. Teruskan. Jadi ibu-ibu bersyukur ya. Ada yang belum punya suami, banyak syukurlah. Banyak yang pusing punya suami. Aa, suami saya meninggal syukur. Yang meninggal suaminya aja nggak dengan ibunya. Tapi gara-gara suami saya meninggal ah, Saya sekarang jadi sendiri Ya iya Syukuri dengan sendiri Siapa tahu lebih akrab dengan Allah Naik haji Batal berangkat syukuri Karena siapa tahu Batal berangkat tahun ini Punya waktu untuk menimba ilmu Lebih banyak Punya waktu untuk bisa manasik Punya waktu untuk mensucikan diri. Punya waktu untuk menyiapkan lahir. Supaya sehat. Syukuri. Naik pesawat. Ternyata di cancel. Pesawat kita penumpang diganti orang lain. Syukuri. Karena siapa tahu sekarang sedang musim pesawat. Landing di mana aja. Ada yang di hutan. Tidak ketahuan. Itu juga landing hadirin. Ada yang landingnya utuh, ada yang landingnya matang, makanya syukuri aja lah segala sesuatu, setuju? Kan seperti yang dikatakan adik saya tuh, ada orang yang mau naik kereta bertiga, tahu-tahu keretanya sudah maju, wah lari dikejar bertiga tuh. Makin cepat lari, akhirnya kena yang satu bawa tas, yang dua tuh, oh, teru, naik dua tinggal satu aja tertinggal kereta pergi tapi tertawa kenapa tertawa ya penumpangnya saya itu teman saya tuh mau nganter jadi yang ngantarnya yang naik kereta ya cukupilah halo sudah jangan terlalu lama ketawanya satu apa tadi hati, Dua lisan Alhamdulillah Supaya kita tidak Eh selalu Alhamdulillah Satu musibah tidak kena iman Dua musibah lihat yang lebih parah Tiga supaya Alhamdulillah Lihat nikmat yang ada Kalau minum ini Misalkan tinggal setengah gelas sebentar ya Nah, ini untuk contoh. Orang yang syukur kalau lihat seperti ini beda dengan yang bakal menderita. Kalau yang menderita nih minum nih, "Hah? Masa tinggal setengahnya?" Lihat wajahnya. "Hah? Masa?" Ya. Wajah saya. Tapi ahli syukur, "Alhamdulillah, masih ada setengahnya." Coba lihat wajah saya. "Hah?" Ada seorang cucu dikasih uang oleh neneknya. "Ini, Cu." "Hah? Cuma segini, Nek?" Nenek berang. "Kamu ini dikasih uang ngomong kayak gitu bukannya berterima kasih. Dari mana kamu seperti ini? Kan ibu juga begitu kalau dikasih oleh bapak." "Hah? Cuma segini, Pak." Itu istri tidak tahu syukur. Tadi ada tamu ke rumah, ibu-ibu ada yang nanya ke teh Nini. teh, kenapa sih teteh Rido merelakan AA? Hmm, <tuh> <tuh> <tuh> saya dengan ah nanti tanya aja ke teteh-tetehnya ada nggak di sini? Mama, mama satu, ada? Asik ya kalau tidak ditayangkan di TV kita leluasa betul tidak? Oh di TV tidak mungkin di tahun jutaan jadi jaim. Mama. oh itu melalaki. Kata Teteh sih. Oh saya sudah 20 tahun. Kurang lebih lah gitu ya. Didampingi AA. Udah oh, oh, ini itu ini itu ini itu, gitu lah ya. Jadi aja sebagai syukurnya memberikan kesempatan gitulah. Jadi syukur itu ternyata bisa membuat ringan untuk berbuat. Tidak usah selalu ditiru ya, Bu ya. Kalau belum kuat nanti stres lagi. Ketika ditanya kenapa banyak wanita yang akhirnya naujubillah banyak menjadi ahli neraka? Tahu enggak penyebabnya, Bu? Salah satu penyebabnya jarang bersyukur kepada suaminya. Jadi lelaki itu berat, Bu. Kami juga jadi wanita berat. Udah gemuk begini. <laughs> hamil lagi. Mana ada lelaki hamil? Lahirkan, menyusui. Justru itu yang membuat ibu mulia. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Indonesia ini ibu pertiwi. Kita berada di ibu kota, semuanya milik ibu-ibu kita Gak ada pak. Semua dunia ini, alam ini jadi buat ibu. Kemarin kan dibahas. Matahari itu juga dari mama. Matahari. Bintang, bintang, bibi. Bulan itu dari bulan. Kenapa saya jadi error begini? Bumi, bumi. Sudah makanya gak usah rewel. Syukuri. Jangan. Coba. Kalau bapak jadi wanita Tidak mungkin Jangan suka ngebanding-banding Syukuri Tiga Rahasia yang ketiga Supaya syukur Ashkarukum lillah Ashkarukum linnas Orang yang paling bersyukur kepada Allah Adalah orang yang paling berterima kasih Kepada manusia Inilah kalau ingin hidup bahagia harus punya hobi khusus yaitu hobi senang mengenang jasa kebaikan orang lain. Eh, ingat enggak guru matematik? <tuh> eh, ampun tuh. Guru itu killer and the kill. Gue paling sebel sama guru itu. De, bayangkan dia jadi menteri perekonomian. Jasa guru matematik. Yang diingat matematik. Justru ketika gurunya lempar kapur. kufur nikmat. Justru hidup ini indah. Kalau senang ingat kebaikan orang. Sekecil apapun. Walaupun lampau. Walaupun sekarang sedang menyakiti kita. Ingat kebaikan. Insya Allah. Allah memberikan kebahagiaan. Dari wajah aja oleh Allah dibedakan. Coba lihat orang yang senang ingat kebaikan akan berkata, eh, si ibu itu baik ya. Waktu saya belanja kurang lima ribu dibayarin. Hmm. Hmm. Bandingkan dengan orang yang ngobrolin kejelekan, nyebelin ya banget. Apaan pakai cincin, pakai gelang? Masa saya kurang dua puluh ribu nggak dibayarin? Jadi kalau orang pikirannya kepada kejelekan orang Maka dia akan punya hati jelek Akibatnya omongannya jelek Karena omongan jelek wajah ke bawah jelek Yang cakep aja ngomong jelek jadi jelek Jangan ngomong jelek pak Apalagi yang jelek no. Udahlah kita sekarang mikirin kebaikan orang Ingat guru, ingat jasanya. Uh, guru matematik itu lihat. Gara-gara guru matematik saya bisa ngitung untung, bisa bisnis. Eh gimana ingat guru agama? Iya, dengan guru agama saya bisa ngaji, saya bisa khotbah, dapat rejeki. Bu, ingat gak jasa suami? Pernah dengar cerita tentang yang cerai? Jadi suaminya itu dingin. Kurang romantis kurang agresif. Si istri enggak tahan, cerai. "Apaan suami kayak gitu? Enggak ada kehangatan. Ah, tahu-tahu si suami ini nikah lagi. Uh, wow, panas tuh. Karena si istri belum punya pasangan baru. Ditelepon tuh istri baru. "Eh, mau-maunya nikah sama dia. Saya tahu modal dia. Dia tuh si beku, dingin, enggak ada gairah." Rasain loh penderitaan. Gak akan tahan tiga bulan pasti minta cerai. Tiga bulan, gak cerai cerai. Enam bulan, gak cerai cerai tu. Di lagi, kenapa belum cerai? Kan dia kaya gitu tu. Rasain sendiri, benar mbak. Memang suami ini tidak romantis seperti sinetron kurang kasih sayang, tapi saya mengerti, komba, kan suami ini yatim piatu, dulunya nggak ada yang nyayangin, bagaimana dia bisa memberikan kasih sayang lah dia tidak pernah tahu yang namanya kasih sayang. Daripada saya memikirkan kekurangan suami, saya cari kelebihan suami. Alhamdulillah, mbak, suami kan itu ahli tahajud tiap malam. Tidak pernah telat sholat berjamaah di masjid. Dia memang tidak romantis tapi kan tidak menyakiti. Ah saya bersyukur suami tidak menyakiti. Dia juga tidak pernah keluar malam kecuali di rumah saja. Daripada saya sibuk memikirkan kurang romantis. Lebih baik saya nikmati kebaikan suami. Dan itulah yang membuat saya bahagia. Ya Bu Ibu Jangan suka membanding-bandingkan Suami Ibu dengan yang lain Terima aja apa yang ada Bapak Pak Jangan suka iri sama yang di depan ini Terima saja yang ada Halo Kenapa sih ibu-ibu, Pak Ustaz tahu enggak kenapa ibu-ibu Indonesia ada yang marah sama A'agim? Sebab dulunya kalau nonton acara TV suka ngebanding-banding. Pa, tu lihat dong A'agim. Segitu mesranya keteh nini. Ayo dong pa seperti A'agim dong. Nah, kata-kata itu dipegang oleh papanya. Giliran ada kejadian... Takut niru betul lah. Si bapa memanfaatkan situasi. Ma tu liat dong teh nini. Ya. Tapi ibu-ibu ma setia ini. Nggak pada marah bu. Ah, kami itu benci tapi rindu. <laughs> Baik. Yang keberapa tadi. Udah ah. Sekarang mah daripada mikirin kejelekan orang, lebih baik pikirkan kebaikannya. Anak jengkel, ingat yang baik-baiknya. Anak saya ini menyebalkan sekali. Shhh. Dia kan anak kita. Jadi payah membesarkan. Lihat kebaikannya pasti ada. Enggak mungkin orang tuh seperti setan sepenuhnya. Ada saja baiknya. Insya Allah. Yang keberapa sekarang? Hmm? Satu apa? Hati dua. Lisan tiga. Berterima kasih. Empat. Manfaatkan nikmat yang ada. Sesuai dengan kehendak pemberinya. Itu syukur. Nih. Ingin pikiran jernih? Ah, Banyak sujud Allah menciptakan kening Itu akan lebih menenteramkan isi kepala Kalau banyak sujudnya Orang yang tidak punya sujud Tidak punya tenang Mata Ingin mata bisa mengundang nikmat? Gampang Pakai banyak baca Quran Baca ayat-ayat Allah Baca Quran itu syukur. Langsung syukur kalau ikhlas tuh, Itu langsung punya efek. Saya baru baca artikel di Mesir itu ada dikumpulkan orang-orang non-Islam. Lalu dibacakan Quran selama seminggu. Lalu diukur kesehatannya. 60% tuh berubah fisiknya. Menjadi lebih sehat. Padahal tidak ngerti baca Quran. Tidak paham arti. Tapi ayat Quran itu memang... Punya kekhususan Dibanding tulisan lain Ingin bahagia nah, Ada seorang Istri yang sudah tujuh kali Melahirkan Saya tidak usah menyebutkan nama nah, Ketika Ditanya bagaimana Kok melahirkannya begitu mudah Caranya adalah Baca Quran saja Yang banyak Selama hamil Dengan izin Allah berkahnya Lahir jadi mudah Punya telinga Ingin Membuat hidup penuh nikmat Sering datang ke majlis ilmu Di rumah Setel kaset Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Allah La ilaha illa Hual hayyul qayyum Setel saja Kaset itu Dengar itu sudah rezeki sendiri tu. Asaluka yaman huwa maguladi asmaul husna. Kalau mau enak lagi, sudah Quran, sudah asmaul, sudah salawat, setel kaset nasid. Tuhan. Dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatMu melangit luas. Oh bater. Al kisah di sebuah angkot, di setel kaset itu penumpangnya pada nangis tu. Harga selautan syukurku. Hanyalah setitik nikmatmu di bumi. Bagus coba punya angkot nanti ya atau kalau saudara punya pesawat penerbangan udah setel itu. Saudara-saudara para penumpang yang budiman, selamat bergabung dengan penerbangan MKR. Saudara ku sekalian kita akan melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Kuala Lumpur Dengan jarak tempuh satu setengah jam Untuk diketahui oleh seluruh penumpang sekalian bahwa pesawat ini belum tentu mendarat dengan sempurna Kita tidak tahu ajal kita masing-masing Oleh karena itulah di kursi di depan saudara sudah disediakan Tata cara kematian Husnul Khotimah Berikut ini akan kami tayangkan bagaimana proses keratul maut. Ada nggak ya penumpangnya ya? Lalu datanglah Pramugari dengan penampilan pocong. Ah, nanti disangka pesawat horor. Tapi harusnya berani penumpang. Lalu mari kita simak. Nasid pengantar anda beristirahat. Ingatlah maud pastikan menjemput putuskan nikmat dan cita-cita. Ado bagus kayak penerbangan gitu ya. Selimut yang anda pakai itu sudah cocok warnanya dengan kain kafan. Tapi kalau pelatihan di pesantren kami itu biasanya kan ada sense of death namanya ya. Wah dikasih suasana kematian, waduh remuk. Artinya ada batu nisan dan sebagainya. Jadi tidak ada salahnya nih. Untuk menambah syukur kita kepada Allah, rajin-rajin datang ke kuburan. Dan kalau ke kuburan tuh bukan hanya berdoa, tapi mikir. Wah kalau saya sudah di dalam bagaimana keadaan saya. Rumah yang syukur. Tiap orang masuk ke rumah kita ingat kepada Allah. Rumah kalau syukur tampung anak yatim. Rumah kalau syukur banyak dipakai sholat sunat di sana. Rumah kalau syukur pakai untuk kegiatan yang disukai Allah. Pernah suatu saat diundang juga ada sebuah mobil mewah. Bagus, bagus sekali mobilnya ini. Yang mahalah ratusan juta mungkin miliar. Ketika masuk, saya ingat tuh. Duduk saya di yang belakang tuh. Otomatis sidinya celek. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ngaji. Di setiap selah-selah itu tasbih. Ibu yang punyanya tuh ya, ada cepu. Duduk tuh langsung zikir aja sepanjang. Loh, memang biasa begini. Iyalah, ah, ini mobil titipan Allah. Kalau enggak nikmati ingetin ke Allah. Nanti jadi sombong saya dapat apa. Mobil bagus saya jelekan. Enggak ada apa-apanya. Jadi sepanjang jalan macet. Enggak macet. Enggak ngaruh. Karena lebih sibuk ngapalkan Quran. Dan lebih sibuk berzikir. Itu syukur. Pernah ada seorang komandan tentara. Kepada seluruh prajurit jurid. Setiap hari Jumat. Saudara harus melakukan tugas penting. Semua harus ikut. Kursus Ikroh. Siap. Siap. Saya tanya ke komandan, "Komandan, kenapa nih prajurit disuruh kursus semua?" Mumpung jadi komandan, ah. Udah pensiun tidak ada yang nurut. Saya jadi komandan di sini paling setahun dua tahun target saya semua prajurit saya bisa ngaji. Ngasih gaji enggak bisa, ngasih yang lain enggak bisa. Oh, udah saya perintahkan ngaji saja. Itu komandan syukuran namanya. Punya perusahaan. Saya kagum kemarin ada seorang dokter yang cerita. Di perusahaannya, Bu. Di supermarketnya. Kalau tidak tahajud. Itu karyawan ngacung. Maaf, Pak. Saya tidak tahajud semalam. Saya tidak berani jaga. Karena saya khawatir tidak mengundang keberkahan. Hari ini saya bertugas di WC saja. Kusek WC. Ini beneran. Saking... Yakin bahawa yang membagikan nikmat itu Allah. Kalau tidak tahajud tidak. Di MKFM begitu. Kalau tidak tahajud tidak boleh siaran. Nanti siapa yang menuntun lisan? Ah, ha, Syukurilah. Kalau punya perusahaan. Waktunya sholat. Monggu <tuh> akhba. Tutup. Nih sedang pameran. Di... Gelora, nanti ke sana. <tuh> Saya minta kepada MKS yang sedang pameran waktu adan berhenti solat saja. Bagaimana kalau banyak pembeli suruh ikut solat? Bagaimana akan sayang setengah jam omzet berapa? Yang nyuruh solat Allah, yang membagikan rejeki adalah Allah. Bagaimana mungkin gara-gara solat berkurang rejeki? Tutup sholat. Jangan takut. Itu syukur. Sholat tepat waktu itu syukur. Rapat. Misalkan presiden ya. Rapat kabinet. Saudara sekalian. Bangsa kita. Terus-menerus ditimpa musibah. Rakyat kita sekarang. Tidak berani masuk rumah. Karena takut gempa mau naik gunung mereka takut meletus ke sungai meluap mau ke pantai takut tsunami mau naik pesawat berjatuhan naik kapal laut tenggelam saya juga sudah dua bulan di sini terus bagaimana Pak Presiden ini antar baranta ya ya sudah berarti menteri jangan ikut rapat yang tidak tahajud Mau punya ide dari mana kalau tidak dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong departemen-departemen pastikan sholat lima waktu tepat berjamaah di masjid. Malamnya tahajud, Senin, Kamis, Saum. Kita adakan rapat-rapat ketika Saum saja. Supaya irit. Awali setiap rapat dengan zikir minta tolong kepada Allah kalau perlu salat hajat sebelum rapat agar otak kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ide, ilham kecuali dari Allah. Apa yang bisa kita lakukan menghadapi persoalan bangsa yang pelik ini? Tapi Allah Maha Tahu persoalan yang ada berikut segala solusinya. Kita tidak bisa mengandalkan akal pikiran kita. Kita hanya bisa mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Tolong menteri dalam negeri umumkan kepada seluruh lurah camat RT RW Agar mereka semua mengadakan tahajud tiap malam Siskamling Tidak untuk mengejar maling Siskamling untuk membangunkan agar rakyat tahajud Kalau dari 200 juta ini rakyat Indonesia 120 juta tahajud semuanya Kemudian Senin, Kamis, Saum semua Insya Allah Allah akan menolong Coba Kepada para tentara Jangan hanya nembak dengan senjata nembak dengan doa dong sudah tahu kita perang juga susah menangnya. Sekarang tentara kita dalam keadaan sulit. Karena pesawat-pesawat suku cadangnya tidak ada. Ada sekali terbang, tidak bawa senjata. Sukhoi itu tidak punya senjata. Perlu kendali yang ada di sekitar Jakarta, semuanya sudah kedeluarsa. Kalaupun ditembakkan, bisa kembali kepada yang nembaknya. Kapal laut kita hanya menang chatnya. Waktu dengan Malaysia saja jadi ambalat kita nggak punya apa-apa. Oleh karena itu tentara kita cobalah tingkatkan senjata lainnya, yaitu doa silaul mukminin. Doa. Waduh, bisa dibayangkan bangsa ini seperti apa? Itu namanya syukur. Suatu saat kita membutuhkan presiden yang seperti itu. Setuju? Terakhir. Sudah habis waktunya belum? Yang ke berapa sekarang? Yang kelima bin Jadi menampakkan nikmat dari Allah termasuk syukur Ada yang datang ke Imam Ali bajunya Seorang istri yang mengeluh imam Suami saya itu orang kaya Tapi bajunya compang-camping, bolong-bolong, rombeng Padahal dia sanggup beli yang bagus Dipanggil oleh Imam Ali. Hei. Coba sini kenapa pakaianmu seperti ini. Loh. Imam sendiri bajunya sederhana. Aku ini amirul Mukminin, Pimpinan bangsa. Pimpinan negara yang harus meraba Dari orang terkaya sampai termiskin. Tapi engkau adalah hamba Allah biasa. Kalau Allah memberi nikmat. tampakkanlah. Jadi kita boleh tuh. Menampakan nikmat dari Allah. Dengan tujuan orang jadi tahu pemberinya Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu, Bu kalau punya anak cakap-cakap, eh Ibu, anaknya cakap-cakap jawabannya gimana? Alhamdulillah. Memang semua ciptaan Allah, tapi tergantung bibit juga. Nah, itu sombong hadirin. Alhamdulillah. Semuanya nikmat dari Allah. Doakan supaya penampilannya baik. Ahlaknya lebih baik. Karena penampilan ini cobaan saja. Ah, gimana dong wajah saya ini kurang cakep? Alhamdulillah. Kurang cakep berarti peluang sombongnya sedikit. Rumah saya sederhana, ah. Alhamdulillah. Susah riaknya. Susah sombongnya. Dan tidak dicurigai KPK juga tidak diminatin maling. Orang datang ke rumah sederhana, prihatin. Ah, saya kena banjir, barang-barang saya hanyut. Alhamdulillah, hanyutnya sesudah gede. Dulu kita bayi lahir enggak bawa apa-apa, jadi punya rejeki Masa sudah punya akal, punya segala malah jadi takut ketika diambil. Ada yang kebanjiran? Ada yang kebanjiran? Oh, makanya saya kesini juga ah, kebanjiran. Nah, syukuri. Alhamdulillah. Mari jikir sejenak. Subhanallah. Mari. Walhamdulillah. Wala illa illallah. Mari. Allahu Akbar La hawla Wala quwata Illa billahil al aliyyil azim Alhamdulillah Hadirin Sekarang saya perkenalkan dulu Pak Ahmad Faiz boleh kenalan dulu, Mas? Seperti yang saya janjikan di radio, sini Mas. Ah, meriki, eh Meriki. Kulangaturakan maturnuwun sangat g, sampean saat menikah. Oh, orang isabuah sejauh. Kang Ahmad Faiz ini, jadi suatu saat saya siaran di radio, bahawa orang itu sangat dipandu oleh pikirannya. Terus siaran, ingat waktu itu setelah saya, saya dapat SMS dari sahabat saya wartawan. Ah, saya punya kenalan, namanya Ahmad Faiz. Beliau diberikan oleh Allah ilmu yang bisa membantu orang banyak. Ah, saya cari, dapat SMS. Langsung datang. Kebetulan, ah, baru selesai badminton waktu itu. Sekali-kalinya dalam sejarah badminton menang. Jadi selama ini kalah dan cirinya kalah banyak bergelimpangan di lapangan itu ya. Akibatnya keseleo. Enggak banyak ngomong. Ah, boleh enggak terapi punggungnya. Wah, masa keseleo? Biasanya dua hari sampai seminggu tuh. Akhirnya dicoba. Tek, tek, tek, tek, tek, tek. Saya aneh tuh. Hmm, hmm, hmm, hmm. Kok begini terapinya? Tuh, dua, tiga, empat, buka. Eh, Alhamdulillah. Hanya dalam beberapa menit. Yang tadinya bergerak sakit hanya tinggal ya 30 40% jadi enggak sakit. Ini aneh, biasanya kan lama kalau udah keseleo gitu. Akhirnya belajarlah. Beliau datang ke pesantren Cipaku, datang ke rumah di Bandung dan ditunjukkanlah sebuah ilmu namanya ses ya. Yaitu sebuah metoda yang ilmiah notok di 9 titik gitu ya yang ternyata. Kemarin Mas ada pengalaman lucu anak saya yang bungsu itu Wah, ada kucing takut lari. Kucing. Wah, ditatap lo ya. Geria yang kecil tuh yang 4 tahun. Eh, Geria. Walaupun Geria takut kucing, Bapak sayang sama Geria, totok. Nah, saya notoknya lupa, Mas. Di sini dulu kata Geria. Salah, Pak, di sini dulu. Oh, iya. <g> Akhirnya <metallisa> dia iya, ha. Baru juga satu putaran, tiba-tiba kucing naik. Ew, gitu ya. Geria ya, tuh kucing takut enggak? Pus, pus, malah dia deketin. Alhamdulillah. Jadi saya sudah mencoba beberapa. Termasuk yang trauma tidur. karena takut mimpi buruk. Sambil jikir diketuk. Alhamdulillah. Mas. Nah hari ini juga saya senang membawa di BI sudah kemarin. Di BI yang merokok berhenti. Nah, dengan izin Allah. Bisa... Memperkenalkan sesuatu tunggu tentang, tentang Chef ini Usianya baru 30 tahun Bagi yang belum punya suami ya. Beliau ini sudah punya istri silah. Baik Bapak Ibu Jadi seperti yang dikatakan Bapak A'akim tadi Chef adalah singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique Jadi satu teknik yang saya pelajari Sebenarnya asalnya dari uh, Cina ya jadi dia gabungan antara kedokteran Cina dengan psikologi modern. Di situ ada sekitar tujuh teknik psikoterapi yang terlibat. E, cuman kemudian kita olah jadi satu teknik yang sangat sederhana. Yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Baik itu masalah fisik maupun emosi. Seperti katakan tadi, keseliu, kemudian sakit kepala, sakit perut, ngeri menstruasi, atau bahkan yang... Cancer tumor ya Beberapa kali berhasil Bahkan salah satu uh, Murid saya itu di Bandung Ada yang menangani orang yang Gak bisa berjalan 10 tahun Beliau totok sekitar 2 kali Udah bisa jalan lagi Ada anak kecil 6 bulan Kanker hati juga gitu Ditotok akhirnya membaik Itu untuk masalah-masalah fisik Untuk masalah emosi bisa juga kita gunakan ini Misalnya kayak anaknya Agim tadi Ya yang sakit Takut sama kucing ya Fobia, trauma Kemarin kita juga ngajarin orang Yang memberikan trauma di Aceh Kemudian waktu di Jogja juga gitu Ketika trauma gempa ya Kemudian kalau salah emosi yang lain Mungkin stres, mudah marah Depresi, cemburu Sakit hati dan sebagainya Tekniknya sangat mudah Karena kita hanya menggunakan Dua jari kita untuk tapping atau men -men Mengetok 9 titik di sekitar kepala dan dada kita. Plus 9 titik lagi di tangan. Nah. Untuk menjelaskan ini sebenarnya agak panjang karena kita paling tidak butuh waktu 2 hari untuk pelatihan. Mungkin 1 hari ah, mungkin bisa eh, mengadakan training untuk eh, belajar secara tuntas, tapi mungkin di sini akan kita demokan aja ya. Mungkin siapa yang merasa Sakit sekarang mungkin pusing atau uh oh. Bapak pusing Apa mas targetnya sekarang Sakit apa pusing atau trauma Ada yang trauma enggak Trauma ditagih hutang itu agak susah Ya itu memang harus dilunasin apa Ada yang proko-proko yang mau berhenti ada enggak Bawa rokoknya, Bapak berapa bungkus sehari? Sebungkus. Sebungkus. Siapa yang ini sebentar aja cuma 2 3 menit kok. Bapak apa mau berhenti merokok? Yang mau berhenti merokok ada enggak? Tapi harus bawa rokok. Wah, oh, gehening tukang ngerokok bungkus. Boleh seorang di sini. Mas rokok gitu, Mas. Kenapa ini, sayang? Oh Kok apa-apa di sini? Tidak apa-apa sini Assalamualaikum Siapa namanya? Rian Rian. Ada sesuatu yang mau diterapi apa sayang? Takut tak. Takut apa? Takut setan nak. Takut setan? Oh untung saya bukan setan jadi Nih bajunya juga bagus ya Takut setan? Nah, mas Bagaimana? Bisa enggak, tapi saya tanya harus ada mas Sekarang eh, sekarang lagi takut enggak, Dik? Takut? Saya tanya di mana ini? Kepala Kenapa? Kepala. Kepala Pusing? Sekarang pusing? Oke okay. Kita coba di mana nih, A ya. Oke okay. Jadi bapak ibu uh, kita melakukannya sangat cepat. Jadi mungkin sekitar dua uh, menit, paling lima menit mungkin paling lama. Baik, uh, namanya siapa ini? ini. Rian ya? Uh, apa yang dirasakan sekarang? Pusing. Oke. Okay. Mudah-mudahan berhasil ya. <laughs> Baik. E, karena memang enggak selalu berhasil, tapi e, berdasarkan pengalaman saya sekitar 80 90% ya. Nah, mudah-mudahan ini yang berhasil. Baik. E, mungkin begini sini. Pusingnya kenapa ini? Pusingnya kenapa? Takut apa karena apa? Takut takutnya kenapa? Kenapa? Sama setan ya. Sekarang takut setan. Di sini asa ada setan nih. tapi takut ya. Baik. Pusing. Kalau misalnya e, saya ukur pusingnya ya. Ini pusing sedikit, sangat pusing atau sedang? Sangat pusing. Sangat pusing ya. Baik. Baik. Bisa berdoa? Tinggalkan saya ya. ya Allah. Ya Allah, walaupun saya pusing karena takut setan, Saya Ridho, saya Ridho, saya Ikhlas, saya, saya Pasrah. Tau Ridho